Hadir bersama Pantura buat semuanya dipanggil ada Reza Lawang Sebu Kembali di bersama Pantura Live Music sendiri saja lagu koleksi lawas dari Ike Nurjanah